Ikhwan Rafat Sahut bersama bersama Sekjen MUI KH Haji Anwar Abbas. Dan alhamdulillah Ikwan Rafat kita masih berada saat ini di pagi hari ini di kantor MUI pusat di Jalan Proklamasi Proklamasi 51. Proklamasi 51. Pak Kyai ini saya ingin menanyakan yang yang lagi hot di pagi Kyai. Tentang reklamasi Sebenarnya pandangan MUI sendiri terhadap reklamasi itu seperti apa Pak Kiai? Reklamasi itu sah-sah saja Kalau seandainya itu bermanfaat Kalau itu akan membuat masalah Kalau itu eh, tidak melanggar undang-undang Tapi kalau reklamasi yang dibuat itu melanggar undang-undang, ya tidak boleh. Kalau akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian yang besar, ya tidak boleh. Kalau akan merusak lingkungan, itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira reklamasi ini posisinya di mana? Nah, saya ini tidak begitu ahli ya. Tapi saya mendengar dari perspektif lingkungan, ini mengganggu lingkungan. Ya. dari perspektif apa namanya masyarakat ini ternyata menyebabkan hilangnya mata pencaharian sebagian besar nelayan di sana ya kan nah, dari perspektif peruntukannya ini ini kata-katanya ini ini baru dengar-dengar tapi yang perlu dicek lah ya yang akan menghuni dan tinggal di di pulau yang di hasil reklamasi itu adalah Manusia-manusia uh, atau sesudah kita yang datang dari belahan utara sana Ya ini mungkin barangkali ya Ya perlulah dibicarakan ya secara terbuka Supaya uh, jangan ada perasaan ada dusta di antara kita Kita mengharapkan kayak begitu Nah oleh karena itu kalau apa namanya kita menghimbaulah kepada pihak-pihak terkait ya tidak hanya pemerintah PP terkait supaya terbuka, transparan, menjelaskan masalah reklamasi ini ya. Kalau memang reklamasi ini baik ya lanjutlah. Tapi kalau reklamasi ini tidak baik ya hentikan. Gitu. Nah, untuk menilai baik tidak baik itu sudut panjang sudut pandangnya sangat banyak itu. Nah, oleh karena itu menurut saya masa reklamasi ini jangan hanya diserahkan kepada pengusaha saja. Siapa pengusaha cari untung kan. Kalau untung dia lakukan, kalau tidak untung dia tidak lakukan. Nah, tapi bagaimana nih masyarakat? Tanyalah masyarakat. Nelayan misalkan. Dia diuntung apa tidak? Eh, kalau tidak diuntung, bagaimana solusinya gitu kan? Tanyalah sama undang-undang, boleh apa tidak ini kan gitu kan ya. Ya, kalau boleh, bolehlah. Kalau tidak boleh, ya hentikanlah. Tanya sama apa ahli lingkungan hidup. Boleh apa tidak? Baik ini apa tidak? Ya, kalau baiklah sana kalah. Kalau tidak baik, ya hentikanlah. Itu. Atau kalau seandainya apa, ya carilah solusi. Bagaimana caranya yang yang memakai istilah undang-undang dasar perundangan ya, bumi, air, segala sesuatu diperuntukkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Jadi klausul yang kita hubungkan dengan reklamasi bisa nggak reklamasi ini e, melahirkan sesuatu yang apa bermanfaat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bisa apa tidak? Nah klausulnya bisa ya berarti sudah sesuai dengan konstitusi kita. Kalau tidak ya ini dari perspektif ekonomi saja ya. Ya kalau tidak ya berarti bertentangan dengan konstitusi kita. ini sempat dibahas tema ya begitu. Uh, secara apa belum dibahas tapi kita sudah diskusi-diskusi tentang itu tapi kan uh, apa namanya uh, ini kan ranahnya ranah hukum ranah hukum yang lebih banyak eh, ranah hukum ranah lingkungan dan itu kan bukan medannya apa ya memang meskipun ada terkait dengan damai tapi ini domainnya pemerintah yang lebih apa ya, domainnya para ekonom domainnya para ahli lingkungan hidup gitu ya begitu Dan MUI mungkin barangkali hanya bisa menyampaikan nilai-nilai yang perlu dijunjung tinggi Kalau kita akan melakukan sebuah proses yang namanya reklamasi Seperti yang saya katakan tadi Baik, Pak beberapa waktu lalu juga umat Islam itu turun ke jalan Hampir 7 juta dalam aksi 411, aksi 212 Ini sebenarnya MUI memandang hal ini bagaimana pakai? Ya biasa-biasa saja. Karena secara konstitusi masyarakat itu memang diberi hak untuk menyampaikan aspirasinya. Dan MUI hanya menghimbau, silakan melakukan unjuk rasa, silakan berdemonstrasi. Tapi jangan eh, apa, menimbulkan kerusakan Jangan melanggar aturan yang ada Dan tentu saja MUI bergembira Karena dalam demonstrasi 4.1.1 dan 2.1.2 Apa yang diharapkan oleh MUI terlaksana Dan kita senang dan bahagia nah, Kenapa itu bisa terwujud? Ya karena menurut saya antara yang demo dengan yang mengendalikan demo ada ada keterbukaan antara yang demo dengan yang mengendalikan demo dan mengawasi demo itu pihak kepolisian ada dialog sehingga yang menariknya itu adalah sebuah demonstrasi diatur bersama bagaimana bentuknya seperti apa kemana bergeraknya Itu diatur bersama oleh polisi dengan uh, pimpinan unjuk rasa. Yeah. Ya, saya rasa ini mungkin jarang yang kayak gini terjadi di dunia ya. <laughs> Dan jumlah yang cukup banyak, 7 mungkin sampai 8 juta ya berlangsung dengan apa dengan tertib aman, damai menurut saya ini ya mungkin barangkali Tidak sombong, ya tapi ini uh, sepertinya Indonesia memberi pelajaran kepada dunia Bahwa kalau yang namanya umat Islam itu demo Jika tidak direcokin, mm -hmm. jika tidak diprovokasi Maka umat Islam itu akan demo dengan cara yang aman, tertib, damai Memperhatikan peraturan dan undang-undang yang ada Jadi itu damai Islam alamin. Ya, kira-kira begitulah ya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena demo itu oleh pihak kepolisian ya diberi apa di, ya pimpinan demonya disuruh menyampaikan, mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Lalu kemudian oleh Kapolri Pak Tito ya ditawarkan juga. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Nanti di DPR bagaimana kalau begini? Lalu cari solusinya? Ya bagi saya ini luar biasa ya. E, mungkin tidak berlebihan saya menyatakan ya, dunia harus belajar kepada umat Islam Indonesia. Ya, bagaimana berdemo yang baik? Bagaimana berdemo yang aman? Bagaimana berdemo yang damai? Ya, saya begitu. Terkait islamophobia, Pakai, ini di belahan dunia lain juga terjadi aksi islamophobia yang begitu masif dan begitu marah. Adakah dalam hal ini umat Islam di Indonesia dalam hal ini MUI memberikan perhatiannya serius dalam hal ini, Pakai? Ya, kita memang memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini karena uh, ini jelas akan merugikan umat Islam. Bahkan tidak hanya umat Islam akan merugikan juga umat lain. karena kalau xenofobia Islamofobia ini tidak lagi terkendali maka dia akan menimbulkan kerusuhan dan kegaduhan dan kalau xenofobia sudah terjadi kerusuhan dan kegaduhan apalagi kios, maka yang rugi tidak hanya umat Islam umat dari agama-agama lain juga akan rugi ya bangsa dan negara juga akan jadi rugi oleh karena itu menurut saya kalau ada orang yang melakukan dan bersikap ya tidak suka kepada Islam dan mengembangkan ketidaksukaannya serta menpertontonkan mempertontonkan ketidaksukaannya kepada Islam ya menurut saya ini sangat berbahaya ini dan pemerintah harus turun tangan itu ya ibaratnya apa sebelum api membesar ya padam kalah ketika dia masih kecil. So kalau seandainya kita padamkan ketika dia sudah besar, ya yang tersisanya puing-puing. Gitu. Oleh karena itu, negara dan dalam hal ini pemerintah harus tanggap ya. Yeah. Jangan sampai ada uh, Islamofobia itu berkembang di negeri kita. Beragama Islam. Ya kan, masa yang kecil melawan yang besar, gitu kan ya. Masa yang kecil uh, menghina-hina uh, yang besar, yang jumlahnya banyak. Ya ini kan kalau seandainya yang banyak marah, yang banyak nggak bisa mengendalikan diri ya kan berbahaya kan. Nah, kenapa terjadi itu ya, karena di di obok-obok, di, dipancing-pancing oleh yang Islam kebians, kelompok-kelompok ini. Ada satu kajian dari sebuah lembaga, ya, saya dapatin dari Profesor Dr. Azimadi Azra, apanya, fotokopian, namanya. Uh, di dalam kajiannya itu disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam kepada umat yang beragama lain itu merupakan reaksi. reaksi bukan aksi. Kalau reaksi itu berarti ada yang mendahulunya, tuh. Jadi ada kawan-kawan kita dari agama lain yang melakukan sesuatu mendapat reaksi dari umat Islam, begitu kan? Kenapa mendapat reaksi? Ya karena apa yang mereka lakukan menyakiti hati mereka, gitu. Tapi kalau seandainya mereka eh, tidak melakukan hal-hal itu, ya tidak akan ada reaksi. gitu berbagai-bagai tempat Misalkan kita lihat ya umat Islam marah ya kalau pakai teori tadi itu marah itu adalah akibat ke marah itu adalah reaksi reaksi terhadap apa ada adanya aksi yang sebelumnya yang itu dilakukan oleh pihak uh, dari agama lain nah oleh karena itu kita mengharapkan supaya ya kita kan menginginkan uh, negeri ini rukun dan damai ya. Pertama rukun sesama uh, pengikut agama Islam. Yang kedua rukun dengan uh, sesama pemeluk agama. Yang ketiga uh, rukun dengan uh, negara dan pemerintah. Ya oleh karena itu segala hal yang akan mengganggu dan yang akan mengusik kerukunan ini ya harus dihentikan. Harus dihentikan dan negara harus hadir. Ya, negara harus hadir tuh. Tapi kan beberapa hari ini juga Aksi-aksi ini Juga sempat memancing reaksi Masih Islam Pak Kiai ya. ya itu yang saya katakan tadi ya e, Hasil penelitian Dari lembaga tersebut Mengatakan bahwa Terlah e, Tindak-tindak e, Kekerasan mungkin ya Atau ketidaksenangan yang Dilakukan oleh Umar Islam Ketidaksenangan yang timbul karena akibat umat Islam melakukan apa itu itu adalah uh, bukan umat Islam uh, membuat begitu tapi karena ada yang mendahulunya ya. ya karena ada yang mendahului ada aksi ada responsi gitu stimulus ada stimulus ada respon nah yang buat stimulus ini bukan orang Islam orang yang beragama lain nah akibatnya umat Islam merespon nah itu hasil penentuan begitu reaksi terhadap aksi nah, itu kalau seandainya kita menginginkan umat Islam tidak melakukan hal-hal yang uh, tidak kita inginkan ya jangan melakukan hal-hal yang juga tidak diinginkan oleh umat Islam itu diam sunyi itu berarti akan ada damai di tengah-tengah kita Saya rasa begitu juga sebaliknya, kalau ada umat Islam yang melakukan hal-hal yang akan membuat orang dari agama lain juga akan tidak senang, ya kan? berarti mereka juga akan melakukan reaksi, kan? Itu kenapa mereka bereaksi? Karena ada aksi dari umat Islam. Tapi yang terjadi di negeri ini, umat Islam kan tertuduh. Umat Islam berada dalam posisi terpojok. umat Islam ee, berada pada posisi disudutkan dan tersudutkan gitu. Padahal umat Islam melakukan ini dan itu itu karena umat Islam itu ingin membela diri. Umat Islam ingin menjelaskan gitu kan. Gitu. Yang herannya kita ini yang berbuat umat Islam yang kena. Kan umat Islam melakukan reaksi ini ya. Ini yang kena. Padahal semestian di yang diapakan itu yang disorot tuh yang ini ya. itu tapi kenapa ini tidak disorot nah itu juga jadi masalah misalkan contohnya pendirian rumah ibadah ya, ya kan protes mas Islam dengan rumah karena ada aturannya untuk mendirikan rumah ibadah ada ketentuannya sekian puluh hmm. karena tangan dari orang yang tinggal sekitar itu harus ada ini enggak ada jadi itu aksi itu itu aksi apa aksinya Mereka menerikan rumah ibadah Ketentuan dari uh, peraturannya ada Dari ah si umat islam kalau umat islam turun ke jalan kan ya, umat islam yang dikatakan intoleran Ya kan Umat islam yang dituduh anti kebinekaan. Padahal ada penyebabnya Nah ini gak ditautin. Nah, ini Jadi saya lihat itu ada unfairness. Media juga kayak begitu. Media memblow up yang ini saja. Uh, reaksi yang dilakukan oleh Islam ini, media tidak pernah memblow up yang, yang aksi ini. Nah, di situ menurut saya, uh, pentingnya arti kehadiran media Islam. Seperti, apa, apa namanya ini? TV... para TV ini menjelaskan kepada masyarakat tidak hanya kepada umat Islam tapi juga kepada yang tidak beragama Islam ya bahwa yang dilakukan umat Islam itu begini begini tidak seperti yang dimon oleh media-media lain itu gitu kalau dari media-media lain itu kesan kita umat Islam ini apa sih yang terjadi negeri umat Islam tertuduh Jadi lagi sana umat Islam tertuduh terjadi lagi sana umat Islam tertuduh padahal pakai teori tadi ya Mengapa umat Islam disana itu melakukan itu? Reaksi. ya, Reaksi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang yang beragama lain. Duh. tapi ini tidak pernah diangkat ke permukaan. Contoh misalkan gini. Misalkan ada gereja. Rumah ibadah orang yang diapakan. Yang diganggu oleh umat Islam. Itu kenapa? Ya ada sebabnya. Ya kan? karena mereka mendirikan gereja itu tidak sesuai dengan peraturan, tapi banyak masjid dibongkar, banyak masjid dibakar, ada nggak di media? nggak ada, nggak ada di media. Ya karena nggak ada di media, orang kan nggak sempat pergi ke sana kemari, ke sana kemari. orang hanya baca media, Ini bacanya hanya umat Islam aja kan. perilaku orang yang beragama Islam nggak pernah mereka baca. kesimpulnya apa? Berarti hanya umat Islam yang melakukan tindakan radikalisme. Ya tidak pernah melakukan tindakan radikalisme. Nah itu kan tidak fair itu. Nah juga tidak pernah didalami. Kenapa umat Islam melakukan tindakan kekerasan itu? Apa penyebabnya? Tidak pernah juga diselidiki. Padahal ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ada pihak-pihak tertentu yang telah melanggar undang-undang atau peraturan serta ketentuan yang ada di negeri ini. Lalu mainan ngapain sebenarnya itu? Dia demo itu ngapain? Dia menegakkan hukum. Dia menegakkan ketentuan dengan cara demo. Dengan cara demo. Tapi apa tafsirnya? Hmm. Ya, yeah. mereka uh, apa namanya? Intoleran. Mereka anti kebinekaan. Nah, itu. Cap-cap itu yang apa? Yang yang dengan enaknya orang dengan seenaknya orang melekatkan dan menstempelkannya di Uh, Jibat Islam, <laughs> jadi, jadi menyakitkan sekali, menyakitkan sekali. Dan ini juga terjadi karena yang tadi kata Pak Kiyai sampaikan, karena ketidakadilan dalam pemberitaan. Iya, ada ketidakadilan dalam pemberitaan. Bisa nggak sih, Pak Kiyai, Kita punya media yang besar gitu, yang misalnya TV Nasional umat Islam gitu, mm -hmm. sehingga pemberitaan, pemberitaan yang seperti ini tidak terjadi lagi pada masa. Ya, secara teoritis bisa, tetapi dalam prakteknya tidak susah. Pertanyaannya kenapa? kalau jawabannya saya gampang itu, kan ada ayat bilang wa biha billaijami'a wa berpegang teguhlah kamu pada Allah jangan jangan berpecah Untuk membuat TV yang bagus itu kan besar biayanya. Itu kalau TV TV yang sudah kelas-kelas nasional itu kita beli itu, itu minimal biayanya kan 4 triliun lima triliun itu. Dan ada yang sekitar mungkin berangkali sampai 20 triliun harganya. Ada nggak omah Islam duit itu? Kalau bersatu pasti ada. Kalau bersatu pasti ada. Kalau bersatu. Kalau bersatu. Tapi kalau nggak bersatu, ya nggak ada. Jadi jumlah uang kita ada berserak-serak gitu ya. Berserak. Sehingga kita bisa buat tipi kecil-kecil. Ya kan? Ya karena kecil-kecil ya kecil-kecil juga. Kecil juga saja gitu Di, kalau akumulasi ini kapital, modal, dana, ya bisa beli TV yang besar satu. Tapi kan banyak orang kaya di Indonesia yang muslim pakai. Ya, saya banyak dan banyak juga yang pemurah. Tidak sekedar kaya, juga pemurah. Cuma kan perlu apa? Kesadaran. E, perlu kesadaran, perlu ada trust ya. Perlu ada institusi yang benar-benar mendapatkan trust dari e, seluruh elemen masyarakat. Dari seluruh kelompok umat. Ya, itu. Oleh karena itu mungkin barangkali yang dilakukan oleh Mbu ini sebenarnya ada sebuah upaya ya, namanya tasfiatul manhaj, cuitan sikul harokah. Tasfiatul manhaj itu menyamakan persepsi lah, menyamakan visi bahawa Islam ini belum sesuai dan bidang ekonomi dan politik keadaannya belum sesuai dengan kita harapkan. Ayo secara bersama-sama ya kita berjuang supaya Umat Islam ini maju dan kuat baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya. Nah itu bersama. Nah itu ya silakan masing-masing ormas ini, masing elemen masyarakat ini bergerak. Nah tapi kita Mengharapkan di situ ada tanshi Ya Sebab bersinergi lah, bersinergi bekerjasama ya dalam rangka mencapai tujuan bersama kita tersebut. Gitu. Nah di sini agak susah ini masing-masing bekerja ya, tapi sama-sama eh, bekerja tapi belum bekerja sama, belum nampak bekerja samanya sama-sama bekerja sudah ormas ini, uh, or ini sudah bekerja, ormas ini sudah bekerja ormas ini sudah bekerja, tapi belum nampak oleh kita adanya kerja sama apa yang diubahkan itu Pak ya? ya karena belum begitu kuatnya silaturahim belum begitu kuatnya keterbukaan, belum begitu kuatnya keinginan untuk bersatu Tapi kan MUI bisa menjembatani. Ya itu tugas MUI, itu tugas MUI. Ya, tetapi kita MUI sendiri menilai belum uh, maksimal. Kita melihat apa yang terjadi sekarang tentang masyarakat di tengah umat ini, ya belum belum maksimal. Tapi kita tidak boleh apa namanya berputus asa. Ya, kita harus berusaha, kita harus tetap uh, berjuang ya, supaya apa namanya. Ya, menjadi Islam yang kuat, yang maju, kan? Yang diperhitungkan tidak hanya oleh orang yang ada di negeri ini, tapi juga oleh dunia. Apalagi umat Islam di Indonesia ini kan katanya adalah umat Islam yang terbanyak, ya, di dunia, kan? Oleh karena itu, ya sudah sepatasnya dan lah umat Islam Indonesia ini bisa menjadi contoh. Bisa menjadi teladan bagi umat Islam di negara-negara lain. Apa di yang perlu contoh itu ya umat Islam yang satu ada umat Islam yang satu, yang bersatu, yang kuat, yang kokoh, ya, yang apa namanya saling peduli satu sama lain. Tapi itu kan belum terwujud. Itu adalah apa cita-cita kita. Insya Allah kita akan bisa meskipun memerlukan waktu ya, karena tidak mudah untuk mencapai tujuan itu. pakai okay. saya juga ingin bertanya tentang masalah yang ada saat ini tentang sertifikasi dai pakai hmm. kemudian eh, apa namanya sertifikasi dai dan eh, apa para dai itu diharuskan memberikan ceramah yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini tanggapan mui bagaimana pakai ya kalau sertifikasi dai serasa tidak mudah itu ya Siapa yang akan memberi sertifikat? Jadi, ya siapa yang akan memberi sertifikat? Berarti yang memberi sertifikat lebih tahu dari yang akan diberi sertifikat, kan itu akan mengundang masalah itu. Tapi kalau dai ber sertifikat mungkin bisa, ya sertifikasi dai adalah sebuah proses, ya dimana para dai itu harus ikut tes, ya diuji macam-macam, lulus beri sertifikat. Itu tidak mudah, itu suatu, suatu hal yang sangat uh, rumit ya uh, Dan mengundang banyak pertanyaan Tapi kalau DAI bersertifikat, itu bisa Dan yang diusung oleh MUI bukan sertifikasi DAI Tapi DAI bersertifikat Kalau ada orang ingin berdakwah, dia datang ke MUI Saya ini layak nggak berdakwah Dicoba dites oleh MUI, oleh dilatih oleh MUI, ya setelah dianggap layak, dites, lulus, dikasih sertifikat. Itu namanya DAI BERSERTIFIKAT. Dan itu tidak masalah. Dan pihak-pihak tertentu tidak akan keberatan. Jadi MUI misalkan bisa mengeluarkan sertifikat, nanti NU juga boleh juga. NU mengeluarkan DAI BERSERTIFIKAT. Ya kan? saudara apa namanya Ahmad ya dalam ini telah berhak mendapatkan sertifikat untuk berdakwah tanda oleh pimpinan-pimpinan umat tidak masalah itu dan sertifikat namanya tapi kalau sertifikasi da'i itu berbeda begitu kira-kira pembatasan ceram peraturan pengaturan pengaturan ceramah ya. ya ini agak sulit juga <coughs> karena yang namanya Kalau bagi saya pengaturnya gampang saja. Tugas pencerama itu Amar mungkar. Ya Jangan sampai pula dia dilarang-larang, dibatasi-batasi dalam beramar Ma'ruf. Jangan pula dia dilarang dan dibatasi-batasi dalam melakukan Nahimungkar. Itu tugas ulama itu. Lalu apanya yang diatur? Materinya. Kalau materinya diatur, saya misalkan, saya ahlinya ekonomi. Di bicara fikir, tidak bisa saya. Ada orang yang ahli fikih tidak tahu ekonomi, tidak bisa. Tapi ada kesan saya. Mereka ingin supaya para penceramah ini tidak bicara politik. Kalau tidak bisa, bisa. Islam itu kan padamanya akur dan sunnah. akidah sunnah itu mengatur seluruh sisi dan segi kehidupan manusia termasuk yang politik. Bagaimana berpolitik yang Islami diajarkan itu? Bagaimana berekonomi yang Islami diajarkan? Bagaimana berbudaya yang Islami diajarkan? Anda, Tapi saya lihat ada kecenderungan ya untuk supaya agama Islam jangan dibawa ke dalam-dalam politik. Ya eh, tidak bisa. Sesuai de, eh, tidak sesuai dengan ...dengan jati dirinya agama Islam itu sendiri. Gitu. Cuma nanti kalau seandainya agama dibawa ke dalam ranah politik... ...maka <tuh> yang dikedepankan itu bukan kepentingan golongan. Yang dikedepankan itu bukan kepentingan kelompok. Yang kedepankan bukan kepentingan partai. Tapi adalah al-hak. Kebenaran. Jadi meskipun misalkan gini... Oh, Partai kita punya pandangan begini, ada partai kecil sekali punya pandangan yang apa, tapi benar gitu ya. Itu yang mestanya ridho itu, bukan sebaliknya yang kecil itu harus ikut, tidak bisa ke alq, gitu. Itu yang diajarkan dalam Quran Sunnah, ini kan, e kan doa kita ini nasrullah termostakim itu juga menjelurus. Ya kalau orang lurus ya diikutin. Nah, tapi kan kalau dalam konteks berpolitik di negara sekuler kan tidak begitu. Right or wrong, my party Benar atau salah party saya Gak bisa, politiknya bisa gitu Ikuti Seperti politiknya Abu Bakar Kata Abu Bakar ketika dia Dibayang sebagai khalifah Ikuti saya Kalau saya benar Tapi jangan ikuti saya Kalau saya salah Umar Hal yang serba diulang lagi oleh Ikuti saya kalau benar Dan jangan ikuti saya kalau saya salah Terus ada salah seorang sahabat berdiri cabut pedang Umar kalau kau salah Kau akan kuluruskan Dengan pedangku ini Tidak marah Umar itu Tapi coba Di bahasa-bahasa sekarang Ada orang cabut pedang gitu ya Kalau kau salah Mungkin berangga ditangkap dia kan Nah itu bahasa Islami Oleh karena itu Kalau politik akan dibawa ke dalam kehidupan Kalau agama akan dibawa ke dalam politik Agama Islam ya maka dia kan, politiknya adalah politik yang membawa kepada kebenaran, politik adalah politik yang membawa kepada kesejahteraan. Tapi pertanyaan saya, kalau ada orang yang takut terhadap politik yang seperti itu, saya bingung juga politik apa yang, yang dia usung itu. <laughs> kalau ada ya, orang yang tidak senang ya, ada satu kelompok berpolitik, Di mana kelompok properti ini membawa ajaran Islam yang ingin menebarkan kebenaran, yang ingin menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, yang ingin menegakkan keadilan, yang ingin menciptakan kebersamaan. Lalu tentang saya bingung seperti apa itu yang yang dia miliki gitu. Oleh kata, bagi saya, ya janganlah bersusun, ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang masih negatif dalam wilayah Islam, ya tolonglah belajar. Terajaran Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai ada kata-kata Islam jangan dibawa-bawa karena publik. Ya tidak bisa lah. Islam itu harus dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu harus dibawa dalam tarikan nafas kita. Apa saja yang kita lakukan sebagai seorang Muslim harus sesuai dengan ketentuan. Allah subhanahu wa ta'ala segala yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti baik contoh sekarang ada gerakan LGBT apa tuh lesbian, gay, bisexual, transgender mereka menginginkan supaya diperbolehkan kawin sejenis kata Islam tidak boleh kata mereka baik kata Islam itu tidak baik sekarang kita buktikan Coba 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar penduduk bumi sekarang ini. Semuanya LGBT, coba bayangkan. 100 tahun yang akan datang tidak akan ada manusia satupun di atas dunia ini. Tandanya konsep LGBT tidak benar. Tandanya konsep LGBT adalah sebuah konsep yang sangat salah. Bukan sangat salah, tapi sangat-sangat salah. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Lalu mana yang saya sesuai dengan fitrah manusia? Ya, jalan Islam. Karena Islam tidak bolehkan itu. Lalu Islam apa? Kalau mau kawin, kawinlah dengan yang berbeda jenisnya. Dan kawinlah secara sah, jelas. gitu kan? Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya adalah, kalau begitu agama harus dibawa ke dalam kehidupan sosial. Agama harus dibawa ke dalam ranah publik. Agama harus dibawa ke dalam kehidupan politik. Bagi orang Islam. Tapi ada agama-agama tertentu yang tak boleh itu. So dibuat, kacau dia dibuatnya gitu. Karena agama itu adalah agama buatan manusia. Kalau agama buatan manusia, dia mengandung kelemahan. Tapi kalau agama itu diturunkan oleh Allah, dia pasti benar, pasti benar. gitu Dan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Iya, agama Allah. Bisa kita buktikan. Gitu ...mana setiap ajaran agama Islam itu pasti baik untuk manusia. Contoh, saya bilang ekonomi ya. Ada ayatnya, yang bernyanyi, Ya ayuhalladzina amanu, Inna kasyirun al-ahbar waruban, Inna kasyirun al-ahbar waruban, Ya agak lupa satu ya, namanya. Tapi gini, ternyata para rahib-raib itu melakukan Yaknidu nazaba wal fidlah. Mereka melakukan praktek ikhtinas Mengendapkan mengaidalkan uang mereka Azab itu Dinar Alfiduah itu adalah perak Jadi ternyata ada Elemen-elemen masyarakat Yang mengaidalkan idalkan uangnya Menyimpan Menyimpan uangnya dalam baci Menyimpan uangnya di bawah Di dalam berangkas Itu dalam agama dilarang Pertanyaan kenapa dilarang Karena tidak baik Aku bisa banyak. Kita buktikan Apa dampaknya Kalau orang melakukan praktek itinas, Menyimpan uang Mengedalkan uang Dampaknya adalah jumlah uang yang berada di pasar Pasti berkurang nah, Kalau jumlah uang yang ada di pasar berkurang Maka harga Pasti turun nah, Kalau harga turun Pasti ada yang senang Yang senang adalah pembeli Tapi pasti ada yang tidak senang Siapa yang tidak senang? Penjual, produsen Kalau harganya itu turunnya harga itu di bawah harga produksi, rugi dia kan? Nah, berarti si produsen tidak senang kan? Nah, aplikasi rasa tidak senang itu apa? Dia tutup usahanya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Barang yang dia selama ini produksi menjadi hilang di pasar. Nah, kalau barang menjadi hilang di pasar, ya berarti orang tidak bisa beli. Nah, kalau orang tidak bisa beli, berarti orang tidak sejahtera. Jadi kalau itu kesimpulannya, Tuhan barang praktek itinas... Tuhan melarang ini, kenapa? Karena tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena merugikan orang banyak. Tidak hanya produsen yang rugikan, produknya konsumen juga akan rugi. Kenapa? Karena tidak ada barangnya. Akibat apa? Akibat harga barang dia di bawah harga produksi. Nah, gitu kan. Jadi kesimpulannya apa? kalau gitu kalau dilarang oleh Allah, hentikan. Karena pasti baik. Kalau Rasulullah kerjakan, kenapa sih baik? Dan itulah ajaran Islam bagi kita. Dan itulah ajaran Islam, ya. Baik, baik Pak Kay. Ya, sama-sama. Maknanya kita sudah di pengujung acara, Pak Kay. Tidak terasa sudah persatu jam lebih, Pak Kay. Iya, karena Pak Kay selanjutnya juga akan ada acara lagi Iya betul. Baik, ikhwan al-qudat dari Allah Subhanahu Wa Taala bincang. Tokoh bersama narasumber kami Kehaji Anwar Sekjen MUI Dalam sahur bersama tokoh Di kesempatan pagi hari Pakai sebelum ditutup Kesimpulan apa yang bisa disampaikan Dan pesan apa pakai Untuk umat Islam Ya kalau pesan saya hanya satu Pedoman Umat Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah Oleh karena itu umat Islam Harus Bisa mempelajari dua sumber utama tersebut Dan kalau seandainya kita melaksanakan segala perintah Allah Maka dan meninggalkan segala larangnya Maka pasti itu akan baik bagi kita Tapi kalau seandainya kita menjauhi perintah Allah Dan melaksanakan larang-larangnya Maka pasti akan buruk dampaknya bagi kehidupan kita Saya rasa semua kita ingin hidup aman tentara damai bahagia serta sejahtera. Walaupun itu solusinya atau pilihannya menurut saya tidak ada lain. Kecuali bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup dan menata hidup kita sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab suci dan sunnah daripada Rasulullah. Saya rasa itu yang mungkin barangkali bisa saya sampaikan sebagai tausiah pada bagian akhir acara kita ini. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ikhwan enakwa Dan dirahmatullahi wabarakatuh Demikianlah bincang kami bersama Sekjen MUI KH Anwar Abbas Dalam sahur bersama tokoh Di bulan Ramadan ini Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Selamat bersama sahur Ilalika bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh